Mitra Bisnis, Bisnis Indonesia menulis, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menutup perizinan penambahan armada travel untuk rute Jakarta-Bandung. Selain karena Pemkot Bandung menilai lalu lintas di Bandung sudah terlalu padat serta membutuhkan waktu untuk pembenahan, alasan penutupan ini juga untuk melindungi persaingan bisnis antar operator jasa perjalanan dengan mikrobis di rute tersebut. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Cipaganti Citragraha. Tomi Teguh Susetio, Pak Tomi, apa komentar anda? Untuk bisnis apa atau, atau sendiri, yang pasti juga ada sedikit banyak, apa pasti ada dampak ya Pak ya. Tapi kalau kami ini kan bukan hanya Jawa, uh, hanya Bandung saja, tetapi kami sudah sampai Bali, Pak. Khusus untuk Bandung sendiri, kita juga sudah banyak pemajuan dengan lingkungan baru baru. Jadi dengan penghendian ini memang sedikit banyak ada dampak ya, paling seperti itu, Pak. Bagaimana dengan kaitan kendaraan travel dengan kemacetan yang terjadi di Bandung? Kalau memang weekend sih Bandung cukup padat pak ya. Mungkin bisa diambil beberapa alternatif lain kali pak sebetulnya pak. Pengadaan travel tetap jalan juga, tapi bisa saja di satu tempat ditaruh lapangan parkir luar atau gimana posisinya ke Bandung gitu. Jadi travel tetap hidup. Jadi mobil-mobilnya berhenti di tempat di luar atau gimana gitu. Sebetulnya dengan adanya travel travel kami yang Di perbandingan terus juga jumlah user lebih banyak akan cara membantu memudah para pengguna untuk datang ke halte saat yang lebih nyaman pak daripada membawa mobil sendiri kan macetnya luar biasa. Bagaimana anda menilai persaingan antara operator jasa perjalanan dengan microbus ataupun dengan kereta api? Kalau menurut kami sih eh uh, karena segmentasi sudah berbeda pak ya. Karena uh, untuk travel-travel mobil kecil ini segmentasinya berbeda dengan ya, pengguna uh, angkutan base. Karena itu harusnya sih tidak berpengaruh. Juga contohnya untuk pengadaan uh, dengan kereta api, segmentasinya memang uh, kalau dari grup kami sendiri memang berbeda Pak. Harusnya itu tidak, tidak, uh, tidak mem saling memakan, tetapi saling memperbesar market supaya setiap orang menggunakan public transport. Bukan sebaliknya Pak. Dengan arti transport itu lebih banyak orang yang bisa dilayani, lebih banyak lagi yang bisa bekerja, lebih banyak lagi yang bisa hidup sebetulnya di sana, arahan kami itu. Demikian Tobi Teguh Susetyo. Saya Kiki Wijaya.